السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وبين له من شائر شرى كل ما جلا وذاق انزل الازار بينات وابرى حجج قرانا عربيا لا يريد وجع مصدقا لما بين يديه من الكتاب Lidabbiru ayati waliladkuru lil'albab Nadiqum kuli amrin rasyid Hadian ila syiratil azizil hamid Asyadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah Lahul mulku walau alhamdu yuqi wa yumit wa wa'ala kulli syain alim Wa asyadu anna Muhammad dan abdu wa الذي ارسل الله لسادات الناس لاهديهم الى الصراط المستقيم اللهم صل على هذا النبيل الكريم سيدنا محمد خير شواتين للشاكرين اما بعد اما بعد فاي ايها الحاضرون الكرام اتقوا الله اتقوا الله في السر والعلن وقال الله تعالى في القران الكريم ان الله ما الذين اتقوا والذين امنوا بالايات Hadirin jamaah jumah, rohimakumullah. Sebelum kami menyampaikan bagaimana cara mensiasati atau memperubah visi kita tentang cobaan Allah yang berupa harta tahta dan manita, perkenankanlah kami ingin sedikit berwasiat dan bersyukur. Atas nikmat Allah SWT Kita sebagai bangsa Indonesia Yang telah terikat Dengan ikatan Kenegaraan Yaitu negara Republik Indonesia Termasuk kita yang sekarang ini Sedang sholat jum'ah di Masjid Al-Akbar Hadirin jamaah jum'ah yang berbahagia Setidaknya Ada tiga legitimasi bagi kita Sebagai bangsa Indonesia Untuk beragama ini Yang pertama adalah legitimasi sejarah. Kita mempunyai sejarah panjang dan secara kultural menunjukkan bahwa kita ini mulai sebelum masa sejarah, yaitu masa prasejarah. Kita ini adalah bangsa yang beragama. Barangkali keberagamaannya masih sederhana, belum sekompleks sekarang. Kita lihat buku-buku sejarah Indonesia Menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia pada waktu itu Walaupun namanya belum Bangsa Indonesia Sudah memiliki potensi dan legitimasi Berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Itu yang pertama Sebagai legitimasi sejarah kebudayaan Yang kedua adalah Landasan Falsafah dan edil Pancasila adalah landasan negara kita silta pertama adalah ketuhanan yang esa. tidak ada ruang bagi siapapun yang berada di Indonesia ini untuk tidak mengakui adanya Tuhan ini menjadi landasan idil dan falsafah negara dan bangsa kita, yang ketiga adalah landasan konstitusional undang-undang dasar 1945 secara eksplisit jelas sekali bahwa Pasal 29, bangsa Indonesia pasti dan harus beragama. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, landasan operasional kita. Dalam Sisdiknas kita, sistem pendidikan nasional kita, berkali-kali disebutkan tentang agama. Bahkan yang terakhir, kita ini sedang berada di Pada situasi membangun karakter bangsa. Maka lewat khutbah ini kami ingatkan kembali khusus pada diri saya dan bagi para jamaah umumnya. Karakter yang kita bangun adalah karakter berketuhanan yang mahasiswa. Itu karakter kita. Itulah barangkali pesan pertama bagi khutbah pada siang hari ini. Selanjutnya hadirin. jamaah Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2. amanna la yuftanun. Ayat ini menunjukkan bahwa kita manusia ini walaupun ayatnya berupa pertanyaan tidak perlu dijawab. Sebab jawabannya sudah jelas. hasibban nasu Apakah manusia manusia itu mengira menyangka cukup dengan mengatakan saya beriman dan kemudian tidak diuji atau tidak dicoba tidak akan dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ujian-ujian itu juga sudah dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum umat Islam ini Ujian yang paling Barangkali yang paling populer Sampai sekarang adalah tiga hal Yaitu ujian harta Ujian tahta dan ujian wanita Tiga ini Hadirin Jemaah Jum'ah Yang berbahagia Ada seorang sahabat Mukhajirin Ikut Rasulullah SAW Berhijrah dia cukup kaya, walaupun tidak sekaya Sayyidina Usman barangkali namanya Abdurrahman bin Auf karena dia bukan dari keluarga besar seperti Sayyidina Usman dari keluarga Ban Umayyah maka hartanya yang ditinggalkan di Mekah itu dijarah raya oleh orang-orang Mekah, kaum musyrikin maka ketika kemudian menjadi muajirin oleh Rasulullah SAW dipersaudarakan dipersaudarakan dengan seorang yang bernama Sa'ad bin Robit Sa'ad bin Robit adalah seorang ansor yang kaya raya istrinya empat sementara Abdurrahman bin Auf tidak punya istri dan hartanya ditinggal di Mokah dan menjadi bahan jarahan orang-orang musyrikin akhirnya dia jatuh miskin Abdurrahman bin Auf Setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Robik, Sa'ad bin Robik karena sudah merasa bersaudara dengan Abdurrahman bin Auf ditawari. Punya istri empat, dia bersedia untuk menceraikan salah satu istrinya yang kemudian untuk dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian sebagian harta bendanya diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Begitu mulianya seorang sahabat ansur ini yang bernama Saat bin Robi, istrinya pun akan diceraikan dan akan diberikan kepada saudaranya ini. Tapi apa jawaban dari Abdurrahman bin Auf? Terima kasih wahai saudaraku, saya cukup dengan minta petunjuk di mana pasar di daerah Madinah ini. Saya ulang, di mana pasar Madinah ini? Mengapa? Karena saya dina, karena Abdurrahman bin Auf Adalah seorang saudagar Maka ketika ditunjukkan pasar itu saja Dia sudah merasa hidup Nah itulah Akhirnya Abdurrahman bin Auf Dari hari ke hari ketika menjadi Orang Madinah Menjadi orang yang kaya raya Karena kemampuan dan kapabilitasnya Dalam berniaga dan berdagang Tapi hartanya Sekarang percobaan hartanya Dicoba harta yang sekian banyak Dan ternyata visi beliau visi visi dari Abdurrahman bin Auf tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya. Ia gunakan hartanya itu dalam jihad visabilillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, visi yang sama dan perlakuan yang sama terhadap dunia dan harta ini dilakukan juga oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman adalah Salah satu dari sekian Bani Umayyah. Dan kebetulan dia Bani Umayyah yang awal sekali masuk Islam. Kebetulan juga dia adalah kaya raya. Kita bayangkan kalau pada perang muktah dan perang haibar saja. Berapa ribu unta yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman dan kemudian. Dipergunakan untuk jihad bersama Rasulullah di dalam dua perang itu. Mengapa harta Sayyidina Usman tidak dirampas bagaimana harta-harta para sahabat atau para wajir yang lain? Karena Sayyidina Usman adalah keluarga Bani Umayyah Yang kebetulan Bani Umayyah ini adalah kelompok orang terakhir yang masuk Islam Sehingga dia ikut juga menjaga harta Sayyidina Usman yang masih berada di Makkah Gambaran, visi Saya mengambil dua contoh ini saja Visi dua orang ini menghadapi ujian harta yang melimpah seperti itu. Hartanya dipergunakan untuk jihad visabilillah. Tidak ada sedikitpun gambaran yang ada dalam benak beliau. Seperti yang disindir dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahimna syaitan rojim. Alladijama'amalahu wa'adadah yahshabu'annamalahu ahladah. Ayat ini menyindir karena kebanyakan orang-orang Kores itu menumpuk harta. Dengan harta itu dia berkeyakinan. Dia berkeyakinan bahwa akhladah akan mengekalkan kehidupnya. Kalau kaya-kaya terus, kalau dia sebagai aristokrat. Di Makkah ia akan tetap jadi pemimpin masyarakat pada waktu itu. Karena memang masyarakat Arab pada waktu itu tidak ada raja, tidak ada presiden. Yang ada adalah. kepala-kepala suku para aristokrat itu. Yahsabu anna malahu Mereka menyangka bahwa dengan hartanya itu mereka akan kekal atau hartanya itu akan mengekalkan dia. Tidak. Tidak demikian visi daripada Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman. Dua contoh ini barangkali memberikan Informasi kepada kita bahwa Tidak selamanya Orang itu akan menjadi kekal karena hartanya Shah Iran Ferdinand Marcos Dan yang lain sebagainya Yang barangkali sudah sangat terkenal Toh akhirnya juga Rontok juga Hadirin Jamaah Jumat ah yang berbahagia Itu kiat yang pertama Yaitu merubah visinya terhadap dunia ini, terhadap harta ini Iqbal mengatakan bahwa dunia ini bukan tujuan dunia ini adalah kendaraan dunia ini adalah kendaraan yang harus kita kendarai jangan sampai kita yang terbalik dikendarai oleh dunia Muhammad Iqbal dalam bukunya Reconstruction of Religious Thought in Islam menyatakan bahwa Dunia ini adalah kendaraan yang harus kita kendarai ke depan menuju kehidupan akhirat. Hadirin Jemaah Jum'ah yang berbahagia. Itulah cara mensiasati ujian harta. Mungkin cara-cara yang lain, kiat-kiat yang lain, jurus-jurus yang lain masih banyak. Kemudian yang kedua adalah tahta. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Siapapun diantara kita pasti terkenal dengan sejarah Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini menurut keyakinan Islam. Tapi menurut keyakinan Yahudi dia adalah Raja. Kalau kita sekaligus Raja ya sekaligus Nabi. Dia mempunyai kerajaan yang besar di Palestina sekarang atau di Yerusalem. Yang barangkali kita juga sudah tahu cerita beliau. sebagai seorang raja besar masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih dua hal antara tahta dan harta. Sulaiman memilih ilmu. Karena dengan ilmu itu dia bisa mengendalikan tahtanya. Dengan ilmunya itu dia bisa mengendalikan dan mengembangkan harta yang ia miliki. Pasukan Sulaiman saja itu terdiri dari binatang-binatang, dari manusia bahkan juga jin. Kita tahu bagaimana ketika akan mendapat tamu dari kerajaan Bilqis dari Sabak, barangkali Sabak ini jauhnya dengan dari Yerusalem ke Sabak ke Yaman. Sekitar 2.500 atau 3.000 km sekarang Kalau naik pesawat kira-kira 2 atau 2 jam setengah Tapi ketika akan mendapatkan tamu Ratu Bilqis dari Yaman itu Sulaiman ditolong oleh anak buahnya Yang bisa memindahkan singgasananya sananya dalam waktu Sekerdipan mata Itu manusia Karena jin hanya bisa memindahkan Pada waktu Sulaiman duduk Maka sebelum berdiri ingin menyanggupi sana Bilqis akan tiba di Yerusalem. Masih kalah dengan manusia, manusianya sekejap kedipan mata. Itu adalah tentara Sulaiman. Betapa dikdaya Sulaiman pada waktu itu. Tapi dengan tahta itu yang dia kendalikan dengan ilmunya, maka dia sekali lagi tetap komitmen untuk berada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada upaya Sulaiman untuk menggegemuni orang lain. Tidak ada. Hadirin jamaah Jumlah yang berbahagia. Memang siapapun yang tidak ingin memiliki tahta. Dengan tahta, pucuk pena ini barangkali lebih berharga daripada keringat orang satu lapangan. Seseorang pejabat tinggi barangkali dengan pucuk pena, membuat kebijakan, memberikan honor kepada guru agama misalnya akan lebih berharga daripada keringatnya orang satu lapangan. Itu bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan tinggi. Tidak memiliki kedudukan akan sulit. Akan tapi seperti itulah visi kita atau visi ideal untuk menyikapi ujian tahta itu. Yang ketiga hadirin sekalian adalah ujian yang berupa wanita sangat sulit sekarang memposisikan diri kita wanita bisa dan saya yakin wanita adalah bisa berwujud ibu kita wanita bisa berwujud istri kita wanita bisa berwujud anak kita dan juga tetangga-tetangga kita kita hidup di abad ke-21 yang sudah begini ini keadaannya tiap hari kita barangkali jangankan anak-anak muda Ustadz pun barangkali juga mendapatkan WA yang tidak jelas yang menawarkan dirinya karena tidak diseleksi sehingga WA-nya nyelonong ke WA-nya Ustadz menawarkan diri seperti itu agresifnya ofensifnya kaum wanita sekarang Marilah kita melihat kembali kepada sejarah. Hadirin hadirat jamaah Jum'ah yang berbahagia. Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus. Pernah berkirim salam kepada Khotijah. Saya ulang bersalam. Kirim salam secara khusus lewat Jibril. Kepada Khotijah. Karena apa? Karena kehormatan Khotijah. Khotijah adalah seorang janda kaya. kaya raya sehingga barangkali pemuda pada waktu itu juga pikir-pikir akan meramar khotijah karena kekayaan dan kehormatan keluarganya setelah masuk islam dia adalah orang pertama awaluman amanabihi birisalat muhamah minan nisa orang yang pertama kali dari perempuan yang iman kepada rasulullah adalah khotijah tanpa iman Bukan hanya itu saja. Setelah menjadi istri Rasulullah, dengan anak-anak Rasulullah, Khotijah mengeluarkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Untuk dakwah Islam. Bahkan sehingga pada menjelang tuanya ketika Fatimah, baru sekitar umur satu setengah tahun, Khotijah jatuh melarat. dan sangat melarat karena hartanya habis. Hartanya seluruh yang dimiliki, yang dulu biasanya dijajakan ke Sam, atau ke Palestina sekarang. Habis untuk perjuangan Rasulullah Wasallam sehingga ketika Khotijah ini menyusui anak yang terakhir, Fatimah, maaf, yang keluar bukan air susu, yang keluar adalah susu bercampur dengan darah, Karena saking menderitanya Hartanya habis Untuk Rasulullah Sehingga Rasulullah SAW sendiri Menyipati Khotija adalah orang terbaik Salah satu dari Empat orang terbaik ahli surga Dari wanita Empat orang yang disebut oleh Rasulullah Terbaik ahli surga dari wanita Adalah nomor satu Khotija Nomor dua Fatimah Nomor tiga Mariam binti Imron Nomor empat Asyiah Imro Atu disebutin Rasulullah Khutijah berada pada level yang paling atas karena perjuangannya itu Khutijah bukan hanya seorang istri tapi seorang ibu seorang ibu lah inilah barangkali hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia fungsi ibu sebagai orang yang pertama kali mengenal orang yaitu anaknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi beban yang cukup berat dan posisi yang sangat terhormat seperti yang sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljannatu tahta damil umat surga itu berada di bawah telapak kaki ibu dan itu sudah diperankan, dicontohkan oleh khotijah di bawah telapak kaki ibu Artinya apa secara filosofis? Artinya bahwa masuk surganya anak itu tergantung sekali kepada langkah ibu di dalam mendidiknya. Kalau kita artikan secara terlet, aljannatu tahta akedamil umahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu, mudah saja. Tapi ibu yang mana yang bisa menunjukkan jalan ke surga? Ibu mana yang bisa Atau yang pernah meniti jalan itu bahwa itu jalan ke surga. Tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Jangan-jangan menurutnya ini jalan ke surga. Tapi ternyata itu adalah awal dari jalan menuju ke neraka. Oleh sebab itulah pendidikan calon ibu ini sangat penting. Karena dia adalah orang yang pertama kali yang berkomunikasi dengan anaknya. Maka beban yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Laksana dia sebagai agen surga di dunia ini Oleh sebab itu Kepada ibu-ibu Kepada calon-calon ibu Marilah kita Betul-betul mengenal jalan ke surga itu Sebelum kita menunjukkan anak kita jalan ke surga Jangan-jangan kita keliru Ibunya tidak mengetahui kemudian menunjukkan dan justru menjadi salah. Memposisikan ibu, memposisikan wanita seperti inilah barangkali akan menjadi ringan beban kita ketika kita menghadapi ujian yang berupa wanita. Bagi bapak ibu yang memiliki generasi putri, marilah kita kenalkan minimal. Kita kenalkan dengan jalan ke surga sebelum dia, Menunjukkan anak-anaknya Berarti cucu kita Ke surga nanti Jangan sampai salah Demikianlah hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia Khutbah singkat yang dapat kami sampaikan Pada kesempatan ini Kami berdoa semoga apa yang kami sampaikan ini Bermanfaat minimal bagi diri saya pribadi Kami berdoa semoga apa yang kami sampaikan ini Bermanfaat bagi para jamaah umumnya Kami yakin bahwa apa yang kami sampaikan ini Jika benar itu adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Namun sebaliknya jika khilaf itu adalah dari kami pribadi dan kami mohon magfirah. Ja'anallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkholana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qur warham wa anta kharur rahimin. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين والاعجاب لالمتقين، والحمد لله لا إله إلا ذا اليمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحكيم المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك على شهدنا محمد وعلى علي وشعب أجمعين، والحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر wal mu'minina wal u'minat al-akya'i minhum wal ammat innaka syam'i unqari bu mujibu da'wat allahu mangsur man nasaruddin wahdul man muslimin wa'li kalimatika ilayumiddin allahu madfa' anna al gula awal balaa wal-waba'a wal-faksha'al mungkar wal-jadba wa mihan ma'duharun minha wa ma'baton angkoryatina hadih khoshoh wajamil buldanil muslimin amah inna ala kulli shengadir rabbana rabbana khfirlana wal ikhwanna ladhina sabakuna bil iman wala taj'al fiqlubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufurrohim walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adriwal iksan wa ita idil kurba yanhanil faksha munkalba nyadukum na'alakum tazakkarun wala dhikrullahi akbar hakimus sholat